Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan fawaidun wa tanbihar, faidah dan catatan-catatan penting di halaman 71. Ya, yang kedua lan. Lan harfun nafin wa nasbin wa istiqbalin. La taqti, la taqtada, la taqtadi annaf, an-nafi al-mu'ab, ya al-mu'abbad. Wa za'ama azza makhshari Annaha lita'bidun Eh, lita'bidin Qala Ibn Hisham Da'wa bala dalilun Wa qala Ibn Malik Alhamilu lahu ala ta'bidi I'tiqadihi fi lantarani Annalaha layura Wahua batilun Yang lan adalah huruf nafi Dan nasab dan istikbal Maka janganlah engkau jadikan ya natak tadi nafi mu'ab Janganlah kamu jadikan huruf nafi nafi yang kekal ya atau abadi. Jadi lan di sana walaupun artinya tidak akan, yaitu jangan dimaknai bahwasanya lannya itu tidak akan tidak akan pernah selamanya abadan, ya. Semisal pendapat ya Azam ya Azamak ya Azamak Syari itu tokoh mutajil, mutazilah yang mengarang tafsir al kashaf ya bahwasanya beliau berpendapat lan di sana adalah lan yang bermakna ya, tidak akan pernah ya abadi selamanya kekal maka disanggah oleh Ibnu Hisham berkata ya dakwa baladlilun ya itu suatu klaim yang tidak ada dalilnya waqala Ibnu Malik dan berkata pula Ibnu Malik ya bahwasannya ya hal tersebut ya yang berpendapat bahwa lan itu litabidi ya litabidi maksudnya tidak akan pernah selamanya itu adalah akidah ya mereka memiliki akidah dan yang diambil dari ayat lantarani bahwasanya kamu tidak akan ya bisa atau tidak akan pernah melihatku anallaha la yura bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat ya dan wahwa batil dan pendapat ini adalah salah Karena Allah Ta'ala berfirman Ya wajah-wajahnya pada hari ini berseri-seri Dan kepada Rabbnya mereka melihat Jadi Allah itu nanti di akhirat Bisa kita lihat Ya tidak Sebagaimana klaim Azam Akhsyari dalam tafsirnya Yang menafsirkan Lantarani Bahwasannya Allah itu tidak bisa dilihat karena ada ayat yang berbunyi lantaro nih ya, kamu tidak akan pernah bisa melihatku tapi di ayat yang lain Allah bilang wajahnya berseri-seri ya wajahnya pada hari ini berseri-seri ilah rob bihana dan kepada robnya mereka melihat jadi Allah itu bisa dilihat di hari kiamat bagi orang-orang yang diberi kesempatan tersebut di surga. Selanjutnya, ya, ya dan ini pun dibukong oleh hadis wasabatafil hadis. Innaqum setaruna robbakum. Ya sungguhnya kalian akan melihat rob kalian. Muttafaqun alih diarwadkan Bukhari dan Muslim. Wa amanahu qalihi ta'ala lan yakhluqu dzubaba Adapun contoh dalam firman Allah lan yakhluqu dzubaba mereka tidak akan pernah bisa membuat lalat <tuk> Ya famah famahumun Ya famahu tatbid liisa min lan wa inna mahu min dala min dalalati kha Wain nama hua min dalam lati Ya, namun ayat tersebut lan yahluku tuh mereka tidak akan pernah bisa membuat lalat. Yaitu dipahami bu, ya di dimaknai sebagai lan yang bermakna takbidan, yang bermakna kekal. Jadi kamu tuh enggak. Seakan-akan Kamu itu tidak akan pernah bisa membuat lalat Itu bukan karena Ada lan di depannya ya, Namun karena ada Dilalah atau ya Petunjuk Dari hal yang lain Itu di ayat yang lain bahwasanya kamu tidak akan Pernah Bisa membuat lalat ya Tidak akan pernah bisanya itu Bukan karena huruf lannya Namun Ya karena ada dilalah ya dari penunjukan uh, yang lain. Ini bisa dilihat di Syarh Tahawiyah, Syarah Tahawiyah Mubinul Labib dan At-Tasrih. Selanjutnya yang ketiga kai. Kai harful masdarin wanasbin wastikbalin mislu an wa wayus, ya wayustaratu fiha an tusba qabila mitani lil lafdzan au taqdiran lafdzan mithlu ji tulikai aqra au mislu, ya di sini bisa dilihat di syarah ya syarahu mula isam ya al Kay artinya agar atau supaya dia adalah huruf masdar dan nasab serta huruf istiqbal yang akan datang. Dan an itu disyaratkan padanya, ya, didahului oleh lam ta'lil. Secara takdir atau secara lafaz. Semisal contoh yang lafaz itu pada contoh likai akroa. Aku datang agar supaya aku membaca maka di sana li eh, secara lafas aja ya jadi tidak ada annya atau takdir ya jadi kalau yang contoh yang pertama ji tu likai jadi aku datang agar supaya aku membaca jadi ada li nya atau secara takdiran li nya dibuang yaitu ji kai akra aku datang supaya membaca Selanjutnya yang terakhir yang keempat Izan Itu jadi atau maka Harfu jawabi, harfu jawabin wajaz, Wajazain Waradat fil qur'ani Harfu jawabin ghoir nasibin ya, warasam, Warasamat nunuha Arifan Tashbihan laha bitanwini al-mansubi Nahu qalihi ta'ala Wa idan Wa idan laa wa innamatakun nasibatan ya nasibatan bisalasatishurutin ya idzan yaitu adalah huruf jawab atau dan huruf balasan yang datang dalam Al-Qur'an huruf jawab tanpa ada huruf nasab dan dibentuklah nunnya menyerupai alif ya, baginya dengan nun yang bertanwin yang mansub seperti firman Allah Taala wa idan ya wa idallail basuda ya jadi kalau di Al-Quran itu idan itu ditulis idan tapi ada nunnya itu dibuat alif ya dibuat alif uh, yang ber ya sebagai ganti nun yang bertanwin itu jadi idan jadi idzan itu ditulis idzan lalu ada alif, tidak ditulis idzan ya. Seperti di ayat wa idallayal basuna. Ya, potongan ayat ini ada di surat Al-Isra ayat 76 wa in kadu layastafiz layastafizunka minal ardi li minha wa idzan ya wa idallayal basuna. Ya artinya dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal. Yakillah fakailah koliilah melainkan sebentar saja. Dan bagi Ithn itu ada tiga syarat, ya. Wa inna mataku nana sibatan bisalah sit dan ada dan Idan itu men menjadi huruf nasab dengan tiga syarat al-awal, eh, al ya, al-awwalu yang pertama antakuna wa kiatan fi saderil kalami Yang pertama bahawa idan itu terletak di awal kalimat. Asa yang kedua antakuna fi la baqdaha mustakbilan. Bahasanya bahwa fiil yang sesudahnya itu bermakna mustakbilan bermakna akan datang asal isu yang ketiga an la yuf, ya yufsalu ya bainahuma bifasilin bifasilin ghair ghair qasami au la Yan zuru syarhul kafiyah dan Al-Mughni halaman 31 syarat yang ketiga bahwa Izan itu tidak dipisah diantara keduanya dengan pemisah selain huruf kosam atau huruf sumpah atau huruf la lanafiyah itu diantara tiga syarat penggunaan Izan sebagai huruf yang membuat nasob selanjutnya di halaman 72 itu ada tabel mukhatatun yawdih yawdihun nawasib almudari'i ma'a at itu diagram ya. yang menjelaskan perangkat-perangkat nasab fil mudhari' beserta perinciannya Lahasib al-mudhara'i itu ada empat di sini yaitu lan, kai, wa'an Itu ada yang zhahiran, zhahiratan sama mudmaratan. Ya, mudmaratan. Ada yang zhahir dan ada yang tersirat. Contoh yang zhahir Contoh yang zohir yaitu yuk jibani antakroa yang menakjubkanku ya kamu membaca atau bacaan bacaanmu itu menakjubkan aku lalu contoh yang marotan yang tersirat itu terbagi dua ada jawazan tersirat secara boleh dan wajib tersirat wujuban contoh yang jawazan itu ba dalam muta'alil contohnya ikra' li tastafida bacalah ya agar kamu mendapat manfaat maka di sini ada an yang tersirat ikra' li an tapi annya itu tersirat tidak ditulis Adapun yang wajib tersirat, itu bak dalam mujuhud, semisal contoh, ya, makuntu litaf hama, ya, makuntu litaf hama, makolati, ya, makolati, ya, kamu sekali-kali tidak akan memahami makalah saya, ya, kamu sekali-kali tidak akan memahami Makok arti makalah saya ini wajib annya itu tersirat jadi lian tafhama itu tidak boleh, namun cukup li tafhama dan tafhamanya itu mansub. Yang kedua, baca dahata, yaitu kroh hata tas Bacalah hingga kamu mendapat manfaat. Yang ketiga, baca fa is sabbiyati. Zurni Faukharim Faukro, Zurni Faukrim maka kunjungilah aku, ya maka aku akan menghormatimu. Yang keempat, Ba Dawawil Ma'iyati, Zurni Zurni Waukhrim maka kunjungilah aku, ya maka aku akan menghormati. Ya menghormatimu. Dan contoh yang terakhir, bacaau setelah huruf au, semisal contoh laqotilana alkafiro au yuslimat, au yuslimat. Ya, saya benar-benar akan membunuh orang kafir atau ya kecuali dia menjadi muslim. atau bisa juga diartikan ya, aku akan membunuh orang kafir hingga dia menjadi muslim ya laqatilanna alkafira au yuslima selesai ya, pembahasan tentang nawasibul mudhari ya pada bab ya sampai halaman 60 72 semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamnika syadwa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa